Kini saatnya kita mengikuti spesial program 99 Inspirasi Sukses Lintas Batas Bersama Ustaz Reza M. Sharif Sukses itu penting, namun bahagia jauh lebih penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat RZFM Apa kabar hari ini? Rabu 31 Maret 2010 16 Rabi 1431 Hidriyasa Taufik Bersama Grandmaster Reza M. Sarif Akan menyajikan sebuah program baru untuk Anda Sukses itu penting, bahagia itu jauh lebih penting Dan sahabat tersebut bisa berpartisipasi di acara ini Melalui SMS di 0817195955 Ataupun Anda juga bisa e, bertanya melalui komentar Facebook e, di Rasa FM Jakarta Anda bisa klik saja di www.rasafmjakarta.com untuk anda yang menyimak melalui live streaming juga anda bisa ikuti program ini sampai pukul 10 malam nanti uh, program kali ini adalah uh, inspirasi sebentar 99 inspirasi sukses lintas batas Assalamualaikum dan Master Reza Sarif Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Taufik dan juga para sahabat semua yang ada di manapun, yang ada di jalan yang ada di mobil, yang sudah ada di rumah sedang menikmati makan malam mungkin <laughs> yang terlambat. Ini program spesial. Betul. khusus program khusus. Dan ini perdana, Mas Taufik. Nah, jadi kalau perdana biasanya uh, kalau, produk ya. kalau produk launching. Kalau baru launching. 99 inspirasi sukses lintas batas. Hmm, hmm, hmm. Dari tiga kata ini sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kenapa 99, Mas Taufik? Yang pertama karena 99 adalah Asmaul Asma Husna. Husna. Jadi ini inspirasinya juga berangkat daripada bagaimana apa yang kami rasakan dan apa yang kami pikirkan tentang Asmaul Husna Allah hmm. Subhanahu wa taala hmm. sehingga menginspirasi kami untuk bisa men-share kepada seluruh sahabat. Hmm. Kemudian yang kedua kata inspiration. Hmm. Sebenarnya kata inspiration itu terbagi dari dua dua kata. Hmm. Insight dan spirit hmm. ya. Yeah. Insight dan spirit jadi maksudnya bukan sekedar spirit, tapi spirit yang benar-benar sampai ke dalam. Kalau ada istilah hati yang apa, bagian hati yang paling dalam, jadi oh, oh. deep inside, benar-benar ya. yeah, yeah. masuk ke bagian yang paling dalam. Mm -hmm. Lantas apa bedanya inspirasi ini dengan dengan pengetahuan atau dengan pemahaman ya? Jadi kalau istilah saya gini mas Topik TPS orang belajar itu learning process atau proses belajar itu ada tingkatannya, ada uh -huh. stage-nya. Kalau kita sekolah formal itu ada TK, SD, SMP, SMA. Nah, uh -huh. ini juga kita di dalam belajar kehidupan tuh ada step-nya. Saya sebut dengan istilah TPS. Uh -huh. T itu adalah tahu. Uh -huh. Yang itu yang pertama. Stage pertama adalah tahu. I know that gitu. Saya tahu itu. Tapi kita belajar bukan sekedar tahu, uh -huh. ya. Karena lo tahu itu hanya sekedar informasi yeah. ya, Harus naik kepada stage yang kedua yaitu adalah P, paham. I understand that. Saya paham itu. Sebab orang yang tahu belum tentu paham Mas. Yeah. <laughs> Tapi orang yang paham sudah pasti tahu betul, gitu ya. Betul. Bahkan sungguh indah Allah memberikan gambaran di dalam Al-Qur'an surat 4 ayat 43. A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu La takrabus solat Wa antum sukara Wahai orang-orang yang beriman Jangan kau mendekati solat Dalam keadaan mabuk Betul Imam Ibnu Abbas dalam komentarnya di dalam Tafsir Ibn Kathir disebutkan ada dua makna mabuk di situ. Yang pertama, kalau seorang Muslim atau muslimah kemudian dia sholat sebelumnya dia sudah melakukan proses mabuk-mabukan hmm. ya dengan khomar dan segala macam, hmm. Hmm. maka sholat yang dilakukan menjadi batal Betul. itu satu. Harus sadar dulu. Secara fikih ya. Kemudian yang kedua. Dia gak mabuk mas Dia tidak mabuk minuman keras hmm. Tapi tetap disebut mabuk oleh Ibu Mabas <laughs> Yaitu orang yang ketika sholat Dia membaca-bacaan sholat tapi gak paham maksudnya yeah, yeah. Itu juga masuk dalam kategori mabuk hmm. Sholatnya sah Tetapi nilai daripada sholatnya itu berkurang hmm. ya. Jadi nilainya berkurang Kualitasnya berkurang hmm. Kemudian yang ketiga adalah S Jadi tahu Paham I understand that Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah Sadar Karena orang yang paham belum tentu berubah Jadi untuk bisa melakukan perubahan tidak cukup sekedar paham Yaitu harus sampai pada tingkat sadar Nah yang bisa membuat sadar ini bukan sekedar ilmu pengetahuan tapi adalah inspirasi hmm. Itu hubungannya Jadi sebenarnya acara ini kita buat supaya bisa memberikan satu kesadaran baru kepada semua sahabat Berubah dari yang lama jadi kebiasaan yang lama yang kurang bagus menjadi kebiasaan baru yang lebih baik hmm. yeah. Today is better than yesterday and tomorrow will be better than today. Hari ini mm -hmm. harus lebih baik dibandingkan kemarin, hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Jadi bukan hanya slogan-slogan saja yang dilontarkan itu ya. Iya. Nah. Baik, sahabat Terseven kita akan buka untuk kesempatan Anda bertanya, silakan di atau sharing silakan di 0817195955 melalui SMS, telepon 8291710. Saya ulang 8291710. Ya, ee, seperti yang kita akan bahas kali ini adalah kenyataan hari ini adalah mimpi masa lalu. Pernah saya membaca sebuah buku orang-orang sukses itu biasanya berawal dari mimpi, mimpi yang diketahukan oleh orang lain. Iya. Tapi justru mimpi yang diketahukan or oleh orang lain justru bisa menjadi kenyataan di kemudian hari. Apakah betul, betul, betul Mas Sofiq. E, jadi kita disebut 99 inspirasi ini nanti setiap kita siaran, kita hmm. on air hmm. Itu selalu menyelipkan satu inspirasi hmm. Mudah-mudahan sahabat tetap konsisten dan istiqomah Karena ini membutuhkan 99 minggu <laughs> Untuk bisa mengikuti sampai tuntas 99 ini Dan hari ini kita akan sharingkan satu inspirasi hmm. Yang tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Mas Taufik Teks lengkapnya adalah begini Inspirasi kita hari ini adalah Kenyataan hari ini adalah mimpi masa lalu Hmm. Mimpi hari ini insya Allah akan menjadi kenyataan di masa depan hmm. Maka barang siapa yang bermimpi untuk akhirat Maka insya Allah dia akan mendapatkan kenyataan di surga Atau jangan pernah ya menunda-nunda Marilah sekarang kita bermimpi untuk akhirat Supaya kita bisa mendapatkan kenyataan di surga kelak. Amin insya Allah Ya, baik eh, sahabat kita akan buka untuk kesempatan Anda bertanya atau sharing eh, inspirasi Anda barangkali bisa menjadi kenyataan untuk Anda terutama bagi yang punya mimpi-mimpi yang eh, ya mudah-mudahan di kemudian hari bisa terwujud itu harapan semuanya. Insyaallah, insyaallah. Baik, silakan di 8291710 SMS di 0817195955 untuk komentar melalui Facebook silahkan di www.rasafmjakarta.com Melalui website kami Atau bisa klik di www.facebook.com rasafmjakarta Baik sahabat RASAFM Kita teruskan kembali dialog kita malam hari ini Bersama Grandmaster Reza M. Sarif Untuk Anda ingin berpartisipasi Jangan lupa passwordnya adalah Sukses itu penting Bahagia itu lebih penting Saya ulang sukses itu penting bahagia itu lebih penting tadi Grandmaster uh, Reza Ibsarip sudah menyampaikan ada uh, uh, kamus TPS ya <laughs> kita tahu tahu paham perlu paham sadar harus sadar juga Nah sadar itu akan menjadi satu faktor penting dalam melakukan perubahan mm -hmm. Jadi kalau cam, cuma sampai dipaham saja tidak sadar dia tidak akan ada perubahan <laughs> Jadi harus sadar betul, Nah betul. yang bisa merubah paham menjadi sadar itu yang disebut dengan inspirasi mm -hmm. Nah terus ada lagi yang menarik Mas Taufik Itu ada kata sukses lintas batas yeah. Kenapa saya sebut dengan sukses lintas batas Karena nanti sukses yang kita akan bangun itu bukan sekadar sukses yang dalam konteks duniawi, tetapi juga akhirawi. Ada istilah membangun karir itu bukan hanya karir secara duniawi, tapi juga karir akhirawi. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala fit dunya hasana, wafil akhirati hasana. Yang ideal dalam hidup ini adalah balancing. Dia punya sukses di akhirat juga sukses di dunia. Itu sebabnya. Kita mulai bangun dari mimpi dulu mm -hmm. ya. Bermimpi untuk akhirat Supaya menjadi kenyataan surga mm -hmm. Dan mimpi menurut saya Belum ada fatwa majus ulama haram <laughs> Dan yang kedua gratis mas iya. Kenapa kalau yang halal gratis Kok kita gak berani nah, gitu loh Yang haram malah dilawan. <laughs> Sesuatu Baik, yang gratis kenapa gak di Ada SMS yang masuk di uh, okay. ya, Dari NTB ini SMS dari Nusa Tenggara Barat e, namanya Raudah. Bagaimana cara menyikapi orang yang sikapnya menyakiti? Tetapi e, apa ini? Oh, oh hanya itu saja. Titip salam. Ah, oh, Emmel-emelnya hanya titip salam ya untuk kawan-kawan yang ada di NTB, Ras dan Fatona. Ya, jadi pertanyaan intinya adalah bagaimana cara menyikapi orang yang sikapnya menyakiti? Oke. Okay. Raudah di NTB ini juga mo mohon doanya Insya Allah Rauda kita akan kunjungan ke sana kalau tidak ada perubahan kita akan mengadakan International Islamic Book Fair nanti hmm. di Ntb. Oh, internasional internasional karena kemarin kan sudah Islamic Book Fair. Iya yeah, yeah. ya. Insya Allah IKAPI punya komitmen untuk bikin internasional sehingga nanti yang buka stand itu bukan hanya Indonesia Lalu. tapi Malaysia, Filipina, Thailand, Inggris dan segala macam Eropa termasuk uh, Middle East ya Timur Tengah. Hmm. Oke Rauda bagaimana caranya kita menghadapi orang yang sikapnya menyakiti kita? Nah pendekatan kita adalah bukan Out in Tapi in out Maksudnya gini mas Kita bukan minta dipahami Tapi Belajar memahami Justru kita harus bisa Pada memahami orang lain Iya betul Itu yeah. ciri orang yang dewasa yeah, yeah. Understand Not to be understood Kita harus belajar memahami Bukan minta dipahami yeah. Saya ambil satu contoh mas Taufik Ada seorang ibu Yang marah-marah Karena anaknya nakal Sampai keluar kata-kata lah si ibu itu Hey. Kamu tuh enggak ngerti betapa repotnya ibu ini ngurusin bapak kamu. Ditambah lagi kamu nih, Ban. Coba dong kamu belajar mengerti perasaan ibu. Uh. Nah, berarti yang lebih dewasa anaknya. Uh. Anaknya sudah ngerti sama ibunya kan? Terus ada mahasiswa demo kan ke apotanya yeah. DPR. Uh. Kemudian anggota DPR bilang, "Kalian ini mahasiswa bisanya demo saja. Hanya bisa ngomong. Tahu enggak kami jam 2 pagi baru selesai rapat?" Yeah. Coba dong belajar memahami. Kami ini tugasnya berat untuk negara. Uh. Belajar memahami tugas-tugas kami. Hmm. Itu artinya anggota DPR tidak lebih dewasa dibandingkan mahasiswa. Hmm. Jadi satu, kalau Rauda menjadi orang menjadi orang dewasa belajar memahami itu artinya sungguh kasihan dia, dia belum bisa mengetahui bagaimana caranya kita bisa bersikap santun kepada orang lain. Dia belum memahami betapa sakit dan tersinggungnya kalau orang di, di, di apa ya di apa ya istilahnya dicela atau dihina gitu. Kemudian yang ketiga adalah secara spiritual lapangkan hati kita. Ya kan, orang yang sempit hati. Maka dia akan sulit untuk menerima Perlakuan yang tidak enak dari orang lain Tapi orang yang lapang hati Insya Allah ya, Apapun yang dilakukan orang pada dia Itu akan membuat dia menjadi semakin lebih matang Lebih dewasa Lebih stronger Ya, Setiap tekanan itu akan memberikan kekuatan Anggaplah sakit yang menyakiti itu adalah sebagai satu tekanan Tekanan itu justru akan memper memperkuat kita Gitu Bye Rauda ya. Terima kasih Raudah di Ntb Nusa Tenggara Barat ya. Yang pertama, penelpon, jangan lupa paswordnya. Sukses itu penting, bahagia itu lebih penting. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Paswordnya? Sukses itu penting, bahagia itu lebih penting. Iya, dengan siapa ini? Di mana? Safira Khatiri di Jakarta. Safira Khatiri, silakan Safira. Ya, assalamualaikum Fausta. Waalaikumsalam Safira. Iya, usah terlalu ini ya. Iya betul. Iya, ini ada pertanyaan Safira penanya. Dah lama sih, Cuman baru sempat. Safira kegiatannya apa? Sekolah, sekolah kerja, kuliah? Iya, sekolah. Oke, okay, sekolah. Oke. Okay. Iya, aku mau tanya, mmm, bagaimana menghadapi orang yang sensitif gitu Pak Ustaz. Kita ngomong baik-baik, uh -huh. dia marah-marah. Tapi kita sama sekali belum pernah marah. habis kalau dipikir-pikir kalau okay. kita kasar nanti dia pasti lebih kasar gitu, okay. Cuma gak sadar -sadar, gitu. Nah, okay. ya, Pak. Cuma dia yang enggak sadar-sadar gitu. Oke. baik. Iya Pak Ustaz. Terima kasih. Kita aja syukur kasih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum saya jawab Mas Sofik ada satu ayat yang sangat menarik surah Toha ayat 44. Izhab ila innahu tagha fakul waqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakara aw yahsha. Nabi Musa disuruh menghadapi Firaun yang begitu bengis kejam dan otoriter mm -hmm. dengan qawlan layyina. Perkataan yang lemah lembut. Mm -hmm. Ada dua makna yang saya dapat dari sebuah kitab tafsir. Yang pertama perkataan lemah lembut itu adalah perkataan yang memperhatikan hubungan antara anak angkat dengan bapak angkatnya hmm. Kita tahu kan yeah. Nabi Musa adalah anak angkat daripada Firaun Jadi walaupun sebejat apapun you punya orang tua angkat Tetap kita harus hargai dia Itu satu hmm. Yang kedua Mas yang namanya keras Dibahas dengan keras Tambah keras Iya yeah api dibahas dengan api, api. apinya besar. makin berkobar yeah. jadi kita mesti hadapi dengan yang lawannya api mm -hmm. harus dibalas dengan air mm -hmm. kalau dia kasar dan keras Safira kita harus balas dengan kelembutan seperti yang dalam surah Al Imr al 159 mm -hmm. andaikah Nabi Muhammad bersikap keras mereka kan Lang waktu minta ulik, mereka akan ber, ber, ber, ber, berlari dari Muhammad. Hmm. Tapi Muhammad dengan begitu santun, begitu hati-hati baik-baik, ya, akhirnya mereka justru malah simpati. Dilempar kotoran apa segala macam kata Betul. Kemudian yang keempat, skill mas. Tidak semua maksud baik kita ya, akan diterima oleh orang lain sebagai sebuah kebaikan kalau cara menyampaikannya tidak match. Contoh, sekarang radio Rasa FM adalah 95,5. Hmm. Terus tiba-tiba saya mau nyari Rasa FM tapi 95,4, ya enggak ketemu hmm. dong, ya. suaranya kresek-kresek. Atau 97,00, eh ya, enggak ketemu. Hmm. Harus pas frekuensinya, hmm. 95,5. Artinya apa? Kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita mau menyampaikan kebaikan, tolong samakan frekuensinya dulu, cara menyampaikannya, bahasa yang digunakan, voice managementnya bahasa tubuh Anda itu harus menunjang semua. Kebaikan apapun yang kita bicarakan Kalau tidak diimbangi dengan the way you talk Cara anda berbicara Kemudian timing juga penting mm -hmm, ya mm. Suasana, mood atau tidak mm -hmm. Itu akan berpengaruh mas Sekali lagi, Safira bukan berarti Apa yang kamu katakan itu jelek mm -hmm. Bagus, tetapi dia belum bisa menerima saat ini Karena mm -hmm. cara anda menyampaikan mm -hmm. Timingnya gak pas Atau suaranya kurang enak <laughs> Didengar di dalam pikiran dan hati mereka Itu aja Berarti harus introspek sendiri ya Iya uh, Ya, baik uh, Kemudian SMS berikutnya Uh, dari Nur di Tebet uh, Bagaimana cara meny menyadarkan kita Untuk mengejar mimpi dan target dalam hidup ini Oke okay. Ada dengan saya paling Nur ya Nur. di Tebet Begini Nur dan juga buat sahabat yang lain Ada pertama urutan pertama adalah Kita buat yang namanya harapan Jadi sebenarnya modal dasarnya mimpi itu harapan mas Orang itu bisa punya mimpi karena Dia punya harapan. Dia punya harapan. Bunya, kalau nggak punya kan harapan ngapain nyimpi? Orang membunuh diri nggak punya mimpi deh. Justru dia nggak punya harapan dia membunuh diri kan? Jadi kalau orang yang mimpi itu biasanya orang punya harapan. Hmm. Di dalam hati kita sudah di, disemaikan apa yang disebut arroja hmm. rasa harap. Hmm. Ada hope ya. Nah rasa harap ini harus di manage, diformulasikan dalam bentuk mimpi. Hmm. Nah, ya mimpi itu memaklumi harapan kita. Terus lanjut lagi belum berhenti. Dari mimpi itu dirancang lagi menjadi sebuah visi hmm. tujuan hidup nah tujuan hidup supaya bisa tercapai tuh dia harus buat target-targetnya hmm. jadi ada hubungan nah sekarang bagaimana caranya menyerangkan kita mengejar mimpi gimana caranya ada dua pendekatan yang pertama dengan cara mendapatkan masalah dengan yang kedua mendapatkan satu hadiah hmm. ada orang yang mengejar mimpi karena dihadapan masalah contoh dulu waktu dia masih masih bersama suaminya atau masih bersama orang tuanya dia nggak pernah punya mimpi. Kenapa? Bapak gue sama ibu gue orang kaya. Nah. Bapak ibu gue pejabat. Uh -huh. Ngapain mimpi? Uh -huh. Orang kalau kita misalnya sudah nah, ada, misalnya lulus kuliah, udah dapat perusahaan, hmm. udah langsung meneruskan sebagai direktur pengganti ayah saya, hmm. generasi kedua kan gitu. Dia nggak punya mimpi. Kenapa? Dia punya sudah ada, ya sudah dimanjakan oleh situasi gitu. Tapi begitu kita menghadapi masalah, maaf dia timpang tuh. Hmm. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Nah, di situ di situ. di situ dia berpikir, wah, ternyata mimpi itu menjadi hal yang sangat penting dalam hidup ini gitu. Hmm. Kita enggak bisa menggantungkan hidup kita kepada orang tua kita, gitu. Begitupun seorang istri yang ditinggal suaminya. Yeah. Waktu dia masih ada suaminya, full ibu rumah tangga. Begitu suaminya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, bagaimana? Hmm. Di situ dia harus belajar mempunyai mimpi. Saya harus punya mimpi bahwa walaupun tidak ada suami saya, saya harus bisa membesarkan anak-anak saya sehingga mereka jauh lebih berkualitas dibandingkan saya sebagai orang tuanya, gitu. Hmm. Jadi, problem itu bisa membuat orang jadi meng Kemudian yang kedua Nur Yaitu adalah Hadiah Celebrate yourself Kita harus membiasakan diri juga Untuk appreciate dengan diri kita Banyak orang yang Selalu menuntut Kenapa harus menuntut Saya minta Mas Hobi kenapa sih Gak mau menghargai saya Enggak oh, usah menuntut Bagaimana orang bisa menghargai anda Kalau anda gak bisa menghargai diri anda sendiri Ada istilahnya How can the people appreciate with you mm -hmm. before you appreciate with yourself? Mm -hmm. Jadi tidak mungkin orang menghargai anda kalau anda tidak menghargai diri anda sendiri. Mm -hmm. Jadi coba belajar menghargai diri anda sendiri. Berikan hadiah pada diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita mencapai mimpi ini, pokoknya kalau saya mencapai ini, saya akan menyenangkan menyenang diri saya dengan perbuatan yang seperti ini seperti ini. Gitu. Yeah. Itu itu suatu hal yang luar biasa. Ya. Yeah. Baik uh, SMS berikutnya dari Eva di mana nih Eva bagaimana cara merangkai mimpi agar bahagia di dunia dan di akhirat apa yang harus dijadikan titik awal untuk ke step berikutnya Iya Jadi antara dunia akhirat kita harus punya prioritas Allah katakan dalam surah Al-Qasas ayat 77 Wattaqi fi ma attaakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka <Sessizuk> Kita masih ingat Mas pepatah zaman dulu kalau kita nanam padi rumputnya pasti dapat ya. <tuh> Jadi daripada kita mikirin ngumput, Menanam rumput, mendingan mikirin tanam padi, supaya rumputnya dapat Artinya, pikirkanlah akhirat anda Dunia ngikut. ikut Jadi orang hanya memikirkan dunia Akhiratnya gak akan dapat Jadi lebih baik kita, kenapa gak tanggung-tanggung sekalin aja Kita pikirkan akhirat supaya dunia dapat Jadi gak usah dipisah-pisah Eva, pikirkan fokus pada akhirat Otomatis dunianya akan kita ikuti Jadi akhiratnya sebagai bingkai Dunia itu adalah isi lukisannya hmm. ya, Kita mau melukis apapun di dunia silahkan Tetapi tolong bingkainya akhirat Jangan sampai kita melakukan membuat satu lukisan-lukisan Yang keluar dari konteks bingkainya hmm. Bingkai akhirat ya, Sehingga apa yang kita kerjakan di dunia itu selalu sinkron dengan akhirat Kemudian apa yang jadikan titik awal Untuk step berikutnya Ya sudah diajarkan sama Nabi Muhammad, jelas sekali tuh hadisnya sahih innamal a'malu binniat. Jadi sebenarnya awal daripada sebuah mimpi itu dimulai dengan motivasi. Hmm. Setiap orang sudah punya potensi, tapi Eva sebuah potensi tanpa motivasi, impotensi. <laughs> Jadi banyak nih sekarang di Mas orang-orang impoten, maaf bukan berarti secara yeah. klinis secara fisik dia sehat, tetapi dia impoten maksudnya impoten dari segi kemampuannya. Mm -hmm. Dia punya potensi tapi kurang motivasi. Ibarat mobil, mau tongkrongannya keren, Jaguar, ya kan? Limosin, Porsche, ya Ferrari, tapi Bengkinya kosong. Bahan bakarnya enggak ada, tetap aja judulnya mobil mogok dong. Apa yang mau dibanggain jaguar tapi jaguarnya mendingan bahaya jalan gitu kan. Kasarannya begitu. Itu Eva mungkin jawaban dari saya. Baik Mbak Eva, terima kasih untuk penelpon silakan di 0218291710. SMS 0817195955. Kemudian dari uh, Rani di Jakarta Saya selalu menggambarkan sebuah mimpi yang saya ingin wujudkan Apakah itu baik? Ya, sebaiknya mimpi itu ada tiga Satu, dituliskan hmm. Dua, digambarkan Tiga, diceritakan <guruh> Kenapa saya sebut begitu? Pertama, dituliskan Karena sesuatu yang kita tuliskan Itu seperti punya tanggung jawab moral Eh saya sudah menuliskan Kenapa saya tidak wujudkan ya Kemudian yang kedua adalah digambarkan Karena otak itu lebih mudah menerima sesuatu yang bersifat visual mas ya. Makanya TV lebih efektif daripada ya, media lain gitu ya. kan Karena ya ada gambarnya hmm, jelas hmm. gitu Misalnya mau pergi haji hmm. Coba dong beli poster yang gambar Kaabah Masjidil Haram atau Masjid Nabawi mm -hmm. taruh di depan kamar mm -hmm. setiap kita mau lewat kita ngelihat itu gitu mm -hmm. mau sih kita setiap hari ngelihat-ngelihat itu kapan kita ya tergerak hati kita untuk kesana gitu loh mm -hmm. itu perlu digambarkan mau punya kendaraan pergi ke suruh <laughs> ya minta brosurnya tempel itu brosurnya gitu kan mm -hmm. ya tanya harganya berapa gitu kan mm -hmm. kemudian yang ketiga adalah diceritakan mm -hmm. terutama sama sahabat-sahabat terdekat kenapa supaya ada pengontrol mas Perasaan 2 tahun yang lalu masih ngomong doang Kapan nah, Itu dia Katanya karena... janji mau haji Kok nah. udah 2 tahun gak berangkat-berangkat Nah jadi terdorong iya, Eh gak enak nah, juga nih kita, kita udah ngomong sama orang lain Kok gak berangkat-berangkat Insya Allah tahun depan berangkat kan nah. gitu jadinya Jadi itu baik insya Allah nah. gak ada masalah Baik sahabat eh, Program 99 Inspirasi Sukses Lintas Batas bersama Grandmaster Izaim Sharif Baik, uh, Grandmaster Reza, kita teruskan kembali Ini ada SMS yang masuk ini uh, Sukses itu penting, bahagia jauh lebih penting Dari Andi di Kampung Melayu Motivasi apa ya Yang membuat kita menjadi semangat Untuk mengejar mimpi-mimpi kita Ada lima, tapi saya ambil satu aja fokus hmm. Mas Taufik Pesan Nabi Hayataka Ingatlah hmm. masa hidup sebelum datang masa matimu Maksudnya begini Orang kalau tidak diingatkan tentang mati Dia gak menghargai hidup kalau orang tidak menghargai hidup, buat apa punya mimpi? Gitu kan? Jadi kita ambil ekstrim. Mas Andi di Kamu Melayu, bayangkan besok jam 10 pagi anda meninggal dunia anggaplah ada bocoran dari malaikat Israel, hmm. Hei Anda yang namanya Andi besok meninggal dunia. Akan dieksekusi. Apa yang terjadi hmm. hari ini? Dia saat mendengarkan bisikan itu apa yang terjadi? Subhanallah, ibadahnya, istighfar, taubat, sedekah, minta maaf sama orang tua. Wah luar biasa. Dia punya wuh semangat untuk mengejar mimpi-mimpi dia sebelum dia meninggal kan? Yeah. Dia ingin pada saat dia meninggal meninggal dengan kondisi yang terhormat, hmm. meninggal dengan kondisi mulia. Utang, utang orang bayarin. Ya bayar hutangnya. <laughs> orang bangga sampai orang tuanya datang. Andi saya bangga sebagai orang tua Saya bangga punya anak seperti anda Kalau Andi sudah menikah Saya bangga punya suami seperti anda Kalau hmm. anda sudah punya anak Andi saya bangga mempunyai ayah seperti anda Jangan sampai nanti justru sebaliknya Karena kita tidak pernah membayangkan tentang mati Saya nyesel punya anak kayak Andi begini, Tahu gini mah punya anak yang lain Kata orang tuanya Wah aduh, berapa sakitnya hati iya. kita pada saat itu Nah itulah Andi yang cara yang paling gampang, gampang Untuk semangat mengejar mimpi-mimpi kita Baik Penevon berikutnya Halo Oh terputus delapan dua sms nol delapan satu jangan lupa passwordnya sukses itu penting bahagia lebih penting halo halo walaikum. Waalaikumsalam assalamualaikum dengan dengan Ihsan Ihsan di di Depok Depok passwordnya Ihsan uh, sukses adalah penting mm -hmm. sukses itu penting sukses itu penting bahagia, bahagia jauh lebih penting iya mm -hmm. Jadi, silakan mas Ihsan Walegustat. Waalaikumsalam. Iya, satu muncul hati. Silakan, silakan. Iya, kita punya mimpi. Okey. Mimpi nya, ya insya Allah si anak lihat, insya Allah di jalan syariah gitu kan? Okey. Dari A sampai Z, eh, dari A sampai M, ada sampai X mm -hmm. itu kita dampingin tu. Mm -hmm. Nah, setelah sampai X sampai Z ditelikung non syariah, Nah gimana nih saat Oke okay. Nah itu sudah capek nih kan Iya, yeah, iya, yeah, iya nah, yeah. Emang wala walaupun di jalan ini uh, Harus gak boleh capek kan Iya, yeah, betul <laughs> Nanti gimana nih Betul, betul Oke okay. nah, nah. Saya sudah menerima. Terima kasih Mas Ihsan Iya, yeah, iya yeah. Iya yeah. Pertanyaan Ihsan ini mengingatkan saya pada satu surat Mas Taufik Surat 9 ayat 105 mm -hmm. Wa kuli'amalu fasarallahu amalakum Walil rasulihi walil mu'minin Tugas kita Mas Isan adalah berbuat Fokus pada proses Gak penting result Hasil gak penting hmm. Dalam tataran perencanaan kita harus buat target-target hasil Mas Topik hmm. yeah. Tapi dalam tataran pelaksanaan forget it hasil Lupakan hasil <laughs> kita fokus pada proses kalau berhasil, alhamdulillah. Enggak berhasil, tidak mengurangi pahala kita. Iya betul. Iya, kita jangan jadi manusia atau jadi Tuhan juga. Mm -hmm. Kita kerja juga, kita berusaha juga, minta menentukan hasil. Berarti kan <laughs> posisi Tuhan udah diambil sama kita. Iya, ya berbuat saja. Tapi nanti Allai menilai. Jangan jangan khawatir Mas Husin. Walaupun misalnya kita tidak berhasil apa yang kita mimpikan, Allah tidak akan menyalahkan karena kita tidak, tidak mencapai mimpi-mimpi kita. Tapi Allah melihat, oh ini orang proses mencapai mimpinya sudah dilakukan dikasih ganjaran sama Allah, yang salah yang nggak berani punya mimpi pada mimpi itu kan saya bilang tadi halal dan gratis itu yang salah nggak hmm. berani bermimpi <laughs> kalau misalnya tidak mencapai mimpi-mimpi karena dia sudah berusaha dan bekerja nggak ada masalah hmm. dia tidak akan dikurangi pahalanya karena ya. apa yang dikerjakan itu kan hmm. nah itu itu fokus pada proses lupakan masalah hasil hmm. ya baik kemudian SMS dari oh lagi-lagi dari NTB Nusa Tenggara Barat dari Salmini di NTB Ngomong-ngomong uh, saya uh, Apa ini Apa saya sama Agusti Serahsi uh, Serahsi apa tidak pasangannya Saya ingin punya jodoh hmm. Dan kebetulan saya punya pacar Tapi ngomong-ngomong gimana ya Loh, Kok bingung uh, <laughs> Ini begini uh. Saya sarankan yang namanya Salmini Di Ntb. Jangan kita melakukan hubungan terlalu dekat kepada lawan jenis sebelum menikah. Hmm. Ya. Jadi kalau mau pacaran silahkan, tapi setelah menikah. Hmm. <laughs> Itu yang paling bagus. Pacaran setelah menikah. Jadi sebelum menikah ini kita melakukan apa yang sebelumnya fit and proper test. Hmm. Tidak <laughs> harus kita, bisa kita tugaskan tim. Ya ada tim yang akan investigasi. Investigasi, investigasi harus ada tim investigasi. Bagaimana? Nih? Coba dilihatin orang ini. Coba so, kalau kita sudah masuk emosi bermain, mas. Hmm. Hati sudah bermain, mm -hmm. udah kadung sen senang, udah kadung cinta mm -hmm. Semua yang jalan-jalan jadi ketutup Nah mm -hmm. ini yang bahaya mm -hmm. Begitu nikah baru dia menyesal Kenapa mm -hmm. saya dulu nikah sama dia? Mm -hmm. Nah itu satu kesalahan Next uh, Kemudian dari Iwan Al-Jufri Bagaimana mimpi uh, Bagus nih Bagaimana mimpi tinggi, kemampuan rendah atau sebaliknya? Uh, kemampuan tinggi, mimpi rendah uh -huh. Nah Jadi <laughs> ya, bagus ini Jadi mimpi itu kan gambaran Kemauan ya, ya. Kalau orang punya kemauan tinggi, dia pasti punya mimpi mm -hmm. Nah, ada orang yang kemauannya motivasi tinggi ya, Dengan mimpi tinggi, tadi digambarkan oleh Iwan ini Dengan mimpi tinggi, tapi kemampuan rendah Gimana caranya? Sudah bagus kan, dia resiki mimpi, dia sudah punya Nah, untuk meningkatkan kemampuannya ini Dia melakukan training mm -hmm. Dia latihan belajarlah sama orang yang sudah punya pengalaman mm -hmm. Belajar sama orang yang sudah menjadi praktisi Contoh misalnya Saya ingin mimpi menjadi seorang direktur di bidang pemasaran Bagus tuh udah mimpinya, tapi kemampuan menjualnya rendah. Ya, yeah. ya belajar sama orang yang jago menjual, mm -hmm. sehingga anda punya keterampilan yang meningkat terus menerus mm -hmm. gitu. Berlatih terus menerus gitu. Anda menjadi bermimpi ingin menjadi pemain bola profesional yang terkenal gitu. Oke, mimpinya udah bagus, kemampuannya ya gabung dalam tim sepak bola, ya klub yang bagus. Kemudian ikutin apa yang diperintahkan oleh pelatih kita, berlatihlah secara serius dan tekun. Insya Allah nanti kedua-duanya akan ketemu kemampuan terus. tinggi, mimpinya pun juga tinggi. Mm -hmm. Ya baik kemudian uh, Dari Oh Mbak Eva masih ada tambahan nih Lalu apa saja sih etikanya bermimpi <laughs> Etika bermimpi itu ada 5 <coughs> Yang pertama harus spesifik hmm. Mimpi tidak boleh terlalu Luas jadi susah Membayangkannya hmm. saya ingin menjadi Orang yang berguna bagi bangsa negara itu udah jelas. terlalu Klasik ya, ya terlalu ya, luas Harus ya. lebih jelas gitu saya ingin Menjadi seorang Guru teladan di Kampung saya, nah itu jelas tuh, nggak apa-apa. Walaupun kampung, tapi kan sudah jelas dia punya teladannya yeah. itu yang harus dikejar, gitu kan. Yeah. Jadi harus spesifik. Kemudian yang kedua adalah terukur, mm -hmm. harus bisa tergambar ukuran-ukurannya. Misalnya, Mas, saya ingin menjadi pelari tercepat kan, ukurannya adalah waktu, yeah, <laughs> nah, yeah. berapa detik. Mm -hmm. Ya kita bandingkan yang dikatakan tercepat itu berapa detik ya, kita lihat yeah. aja yang tercepat sekarang berapa, gitu kan. Berarti kita harus lebih dari lebih dari dia, lebih dari dia kan, itu intinya. Kemudian yang ketiga adalah achievable, jadi mudah dicapai. Maksudnya achievable di sini adalah sesuatu yang tidak terlalu muluk, tapi juga tidak terlalu gampang. Yeah. Jadi ini seninya nih, seninya mimpi di situ, mas. susah juga. Ya tapi cobalah kita. Kadang-kadang dia dia sebenarnya tujuan uh, mimpi itu besar, ya, terlalu besar juga nggak bagus. Nanti kita jadi wah oh, nggak terlalu yakin kita melaksanakannya. Tapi terlalu kecil jadi gak semangat nah, Gak usah pakai mimpi juga bisa gitu kan Jadi harus Ya besar tetapi juga bisa dicapai hmm, hmm. Kemudian yang berikutnya Relevan Jangan pernah Seorang Cristiano Ronaldo Bermimpi jadi pemain basket di NBA hmm. Ini kan gak lucu mas Iya yeah. Kalau bola kan bicara main kaki yeah. Yang musuh di NBA dia Gak mungkin dia daftar NBA di Pasti dia daftarnya di Liga Inggris hmm. atau Liga Spanyol kan gitu yeah. Sebaliknya Michael Jordan Gak mungkin dia mau jadi pemain di Liga Inggris Ini sesuatu yang tidak relevan gitu loh Ikan yaudah tinggal di laut Jangan membayangkan dia tinggal di sangkar emas gitu loh Nah ini, ini yang saya maksud harus relevan Mimpi anda harus sesuai dengan Anda punya kemampuan gitu Kemudian yang berikutnya harus ada Ukuran waktunya Berapa hmm, lama anda ingin target. capai targetnya hmm. Setahun kah, dua tahun kah, tiga tahun kah, lima tahun kah Buat ukuran, kalau gak mencapai lima tahun Bikin lagi, mungkin terlalu cepat kita buatnya Oke tambahin lagi tujuh tahun misalnya. Seperti hmm. itu, itu etikanya Ya, baik uh, Telepon silakan untuk anda uh, Sharing melalui telepon 0218291710 Saya ulang 8291710 1710 Passwordnya, sukses itu penting Bahagia itu lebih penting Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Ian di Kelapa 2 Di Kelapa 2, silahkan Ian Passwordnya Passwordnya Sukses Password itu Beritim mm -hmm. Iya silakan Pak Ian Assalamualaikum Sa Sa warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Banyak orang ini eh, Mengatakan Ya saya sering ya dalam kehidupan Kehidupan itu menanyakan Kalau kok bisa begini perubahan hidupnya gitu mm. Ah gua sih jalanin aja ah. Jadi kayaknya gak punya mimpi Tapi Mungkin oh, maksudnya iya. itu ya mengalir ya. Eh mengalir nah, aja. Ya, Oke. Okay. Ya, bagikan hidup okay. bagikan air mengalir aja. Oke. Okay, okay. Baik, bagus sekali. Terima ya. kasih Yan. Iya, ah. sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi Yan. Sebenarnya apa yang ditanyakan uh, disampaikan Yan itu enggak salah. Tetapi ada dua hal yang berbeda nih. Ya. Mas, Mas topic. Ada satu kata-kata biarlah hidup ini mengalir. Saya emang hidupnya mengalir bagikan air. Oke. Okay. Sepintar sekreatif bagus. Tapi juga ada hal lain yang harus dipikirkan Hidup juga gak bisa segera mengalir Harus A tahu tujuan Terlena akhirnya Nah itu maksud saya Jadi pertama sebelum kita mengalir pastikan ya, Tujuan kita akhirnya ada di mana. Hmm. Kan gak mungkin hidup mengalir ah, ah saya mah hidup mengalir Nah kalau ujungnya septic tank bagaimana <laughs> Kalau ujungnya jurang maksud kita mengalir yeah, juga yeah. Kan kita mikir juga mm -hmm. Ini aliran menang Kemana ini ujungnya Oh mm -hmm. ujungnya bagus Oke okay, mm -hmm. saya mengalir mm -hmm. Jadi pertama tentukan destination ya Titik akhirnya ada di mana? Mm -hmm. Saya akan menuju ke titik akhirnya itu. Lihat, oke okay, bagus, baru ngalir, baru kelinding, boleh, mm -hmm. boleh itu mengalir begitu. Tapi jangan coba-coba kita mengalir. Kalau kita belum tahu endingnya kita mau ke mana. Mm -hmm. Nah untuk menentukan ending itu adanya divisi. Mm -hmm. Nah visi itu bahan dasarnya adalah mimpi. Nah bagaimana kita bisa mengetahui ujungnya kalau kita nggak punya mimpi? Yeah. Susah. Nah itu salah satu pentingnya kita punya mimpi. Mm -hmm. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diberikan hal, hal semacam itu sebelum dia dilumpuhkan Romawi. Nabi sudah diberikan mimpi-mimpi tentang ya. betapa goli baturum uh -huh. akan dikalahkan romawi itu dengan engkau uh -huh. wahai Muhammad. Tapi mungkin medianya beliau lewat Bahyu kan? Ya, betul, nah, itu masalahnya ya. gitu. Kalau kita kan lewat ilham. Baik. Uh, kemudian SMS dari nggak uh, ada nama nggak ada namanya ya. Um, sukses itu penting, bahagia itu lebih penting. Namanya dia. Oh dia. Eh, Di mana dia? Ingin menanyakan bagaimana cara merubah nasib kehidupan yang lebih baik. Apakah doa sanggup menciptakan perubahan hidup uh, Arah yang lebih baik Iya. Jadi perpaduan antara tiga unsur Yang pertama adalah ikhtiar mm -hmm. ya, Ikhtiar yang optimal ya. Kalau istilah Al-Quran itu surat taqwa pun Mas Taufik mm -hmm. Kita tuh bertakwa sama Allah tuh gak boleh minimalis Harus maksimal, optimal sampai mentok kalau istilahnya kita bawa mobil speedometer berapa nih? 200 bentok 200. <laughs> yang udah enggak bisa lagi nih jarumnya yeah. gerak lagi. Nah, itu itu yang namanya ikhtiar yang maksimal. Baru kemudian yang kedua adalah ikhlasun niyah. Ya. Yeah. Niat yang ikhlas. Apa mm -hmm. artinya kita berusaha keras tapi tidak niatnya tidak ikhlas, enggak mm -hmm. ada gunanya sayang gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah di dalam menunggu keputusan Allah. Jadi doa itu adalah satu bukti Bahwa kita makhluk Dan menganggap Allah itu adalah kholik yeah. Masalah nanti hasilnya bagaimana nah, Itu gak usah dipikirin Allah lebih tahu Kapan hasil yang terbaik Yang bisa diberikan pada Anda Itu hak prerogatif, itu Allah, hak prerogatif Allah. Allah Yang penting kita udah melaksanakan Tiga hal itu mm -hmm. Ikhlas dalam niat Istiqomah dalam menunggu takdir Allah Kemudian yang ketiga adalah Ikhtiar yang optimal Tiga i tuh mudah diingat mm -hmm. tuh. Ikhtiar yang maksimal Ikhlas di dalam niat Kemudian istiqomah. istiqomah dalam menunggu takdir Allah mm -hmm. Ya dan kita harus siap dulu mas Fight to be the best and ready for the worst Kita siap mendapatkan keputusan berhasil Dan siap juga mendapatkan keputusan gagal Ada menang ada kalah Iya itu kan hidup Dinamika hidup Jangan berharap menang terus Ntar ibaratnya Tuhan binama anda dong Ngomong begitu Tuhan saya sudah berusaha harus menang ya Wah gak bisa <laughs> Jadi kita ya Serahkan pada Allah yang menjadi porsi Allah Udah selesai Kita tugasnya hanya bekerja saja Betul Ya baik silakan berikutnya di 829-1710 um, Atau SMS di 0817-195-955 Untuk Facebook silakan di www.facebook.com Sambil Kata. nunggu yang nelfon mas kita bahas tadi ya ada satu kalimat yang kita belum bahas nih Iya iya silakan Jadi kenyataan hari ini adalah mimpi masa lalu Iya hmm. kan Kenyataan hari ini adalah mimpi masa lalu Bermimpilah hari ini Insya Allah akan menjadi kenyataan di masa depan Maka marilah kita bermimpi untuk akhirat Supaya menjadi Surga, kenyataan surga Ada satu buku Yang dikarang oleh penulis cukup terkenal di dunia mm -hmm. Dan buku ini bestseller Judulnya adalah The Seven Habits Karangan Dr. Stephen R. Covey. Di habit pertama dia menyebutkan Start with the end of your mind Mulailah dari ujung pikiran Anda hmm. Itu kata dia Tapi saya melihat buku ini belum terlalu tuntas Kenapa? Yang dia bayangkan adalah Ujung pikirannya pikiran duniawi gitu <laughs> Nah kita ini membahas satu topik yang lebih ultimate Lebih final daripada apa yang dia pikirkan Ujungnya adalah langsung surga hmm. Jadi maksud saya gini Kalau kita sudah memikirkan yang ujung mas Maka yang sebelumnya ada, sudah gak bernilai kan betul, Dibandingkan betul. yang ujungnya kan Contoh hmm. Sekarang saya mau tanya mas taufik Kita jujur-jujuran aja nih mas <laughs> Kalau mas topik dikasih uang 100 juta 100 juta besar gak? Sangat besar nah, Dibanding 100 miliar 100 jutanya jadi? Jadi kecil Oke okay. 100 miliar besar? Besar Dibandingkan 100 triliun? Oh jauh lebih nah. kecil Nah 100 triliun itu besar ya? Gak akan pernah sel selesai Nah tuh. 100 triliun besar iyi, kan? Iya Dibandingkan surga? No. Nah <laughs> Jadi kenapa kita mikirin perbandingan yang angka-angka itu? Langsung aja puncaknya iyi. Ujungnya Begitu kita mikirin surga yang tidak ternilai harganya ah. Maka yang lain itu menjadi kecil ah. Itu intinya <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Baik dari Facebook ini, uh, Master Reza Iya yeah. uh, Oh, bukan yang ini sebentar Dari Nana Pinky Oke okay. uh, Dari Nana Pinky ini menanyakan Mimpi yang bagaimana untuk segera menikah Iya yeah. Ini banyak sekali ya dialami oleh para wanita Sangat Karena banyak Karena memang secara sunatulohnya Wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki Iya -laki. yeah itu satu satu fenomena yang cukup menarik bagaimana kita bermimpi supaya untuk segera menikah. Hmm. Salah satu fitrah yang dimiliki seorang wanita itu adalah ingin menimang seorang bayi. Hmm. Bagaimana mungkin bayi bisa di tempat punya pasangan, nggak ada lawannya bagaimana? <laughs> <laughs> kalau orang apa tuh, sing ada lawan, gak? <laughs> harus ada lawannya mbak Nana, ya. Jadi kalau mau punya anak, ya bayangkan sekarang bagaimana kita menggendong keponakan kamu, keponakan kamu, uh -huh. ya. Wah aduh, enak sekali ya kita bisa sebagai seorang ibu, kita bisa menggendong, menimang gitu ya tersenyum. Saya aja laki-laki demen gitu kan, ngelihat bayi itu, masya Allah, yeah. udah kayak fitnah, benar-benar fitnah itu. Nah. Bagaimana Anda bisa mendapatkan seorang anak menjadi seorang ibu kalau Anda tidak mulai dengan pintu gerbang pertama yaitu menjadi seorang istri? Anda harus punya pasangan gitu. Ya, tetapi lagi-lagi 3I, tunggulah keputusan takdir Allah. Ya kita enggak bisa me, apa ya istilahnya me, mengatur Allah. Ya kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, uh, kemudian yang terakhirnya SMS dari Uswah Uh, saya berdoa semoga Allah Memudahkan saya dalam mencari pekerjaan Pertanyaannya apakah doai Saya termasuk mimpi Oke okay. Saya mau luruskan uswah Bukan mencari kerjaan hmm. Tapi kerjaan harus mencari kita hmm. Jadi never looking for job But job looking for you Uswah <laughs> Jangan eh, Rubah cara berpikir kita ya. Jangan kita mencari pekerjaan Bagaimana pekerjaan itu mencari kita Nah kalau ibaratnya pekerjaan itu adalah Jodoh. Mm -hmm. Bagaimana supaya jodoh itu menaruh pinangannya kepada kita? Yeah. Tampil harus menarik. <laughs> Penampilan harus menarik. Kemudian kedua, cara bicara harus santun dan berkualitas. Mm -hmm. Ketiga prestasinya pun juga tinggi, unggul ya. Nah kalau kita punya tiga hal ini, otomatis kerjaan datang sendiri mas. Mm -hmm. Contoh, kita masuk ke internet, kita kirim CV ke beberapa perusahaan, tiba-tiba besok udah ada yang melamar, banyak perusahaan. Eh boleh dong, kamu kerja di tempat saya. Padahal kita belum menawarkan diri untuk kerja di perusahaan mereka Tapi mereka sudah belum lama, lama untuk menawarkan pada kita mm -hmm. Jadi orang itu kebajaran pekerjaan Kenapa? Mm -hmm. Karena dia sudah mempunyai tadi Keunggulan tadi mm -hmm. Nah keunggulan ini yang disebut dalam bahasa fisika adalah Magnet mm -hmm. Kalau orang sudah punya kemagnetan Maka besi apapun Besi itu adalah pekerjaan Besi apapun akan nempel dengan dia Jadi mungkin yang harus dikejar adalah uswah Bagaimana caranya membuat kamu menjadi magnet Yang tadi saya sebutkan penampilan yang menarik Kemudian komunikasi yang bagus, pergaulan yang luas Kemudian prestasi yang unggul Apakah doa termasuk mimpi? Ya, mm -hmm. salah satu bagian daripada doa itu adalah mimpi mm -hmm. Karena di dalam doa ada harapan kan mm -hmm. Ya Allah, aku berharap gini-gini Itu ada bagian daripada doa mm -hmm. Yang tidak boleh adalah mas, pemimpi mm -hmm. You must have a dream But don't be a dreamer Kita harus punya mimpi tapi jangan jadi seorang pemimpi. Hmm, kalau pemimpi hmm. itu kerjaannya ngimpi terus. <laughs> Kapan kenyataannya kalau gitu kan jadinya NATO no action to Conley <laughs> Baik, Master Reza uh, sebagai akhir himbauan uh, kepada sahabat uh, di rumah yang mendengarkan acara ini. Iya. Jadi ada dua hal yang saya sampaikan kepada sahabat baik ada yang ada di rumah ataupun yang ada di jalan atau masih di kendaraan. Satu, Mimpi adalah bahan bakar kita untuk membuat suatu visi mm -hmm. Hidup harus jelas arah Kalau kita tidak punya arah Maka hidup kita menjadi tidak efisien dan tidak efektif mm -hmm. Mutar-mutar gak karuan Udah capek mm -hmm. gak ada hasilnya gitu kan mm -hmm. Itu satu Kemudian yang kedua Semakin besar mimpi yang kita miliki Semakin jauh mimpi yang kita miliki Semakin luas mimpi yang kita akan kejar Jangan lupa, bahan bakarnya harus lebih banyak hmm. Jakarta, Surabaya dibandingkan Jakarta, Lombok Pasti banyakkan bensin dari Jakarta ke Lombok Dibandingkan Jakarta, Surabaya Artinya semakin jauh mimpi yang ingin kita kejar Bahan bakarnya harus cukup memadai hmm. Charging yourself Isilah dirimu Dengan apa? Tiga Satu, ilmu Semakin jauh perjalanan, ilmu harus makin cukup okay. Bekalnya harus cukup Kemudian yang kedua adalah ibadah Pendekatan diri kepada Allah Itu memberikan kekuatan kepada kita Kemudian yang ketiga adalah Istiqomah kita hmm. ya. Karena Allah menyukai seorang yang beribadah Walaupun sedikit tapi ada ketekunan Ada rutinitas hmm. ya. Insya Allah kita menjadi sukses Bukan karena kehebatan kita hmm. Tapi karena ketekunan yang kita miliki hmm. Saya banyak menemukan orang-orang yang hebat itu Sebenarnya dia orang yang biasa-biasa aja mas hmm. Tapi oh Ternyata satu kelebihan dia Tekun dari dulu sampai sekarang ya itu aja dikerjain, ditekunin, <laughs> itu aja, ngotak ngotik masalah mobil, sparepart jadi dia punya bengkel besar yeah. Ngotak ngotik masalah pakaian, jadi seorang uh, pemilik butik yang sangat terkenal di Indonesia gitu, mm -hmm. itu aja Ngotak ngotik radio, jadi penyiar mas Topik nah. <laughs> Jadi setiap orang kalau kita fokus dan konsisten dalam jangka waktu yang lama, nanti tetap ada takdirnya insya Allah mm -hmm. Itu poin yang kita... Kita perlu sampaikan kepada semua sahabat Insya Allah kita akan ketemu lagi di Pertemuan yang akan datang dalam program 99 Inspirasi Hidup lintas batas. sukses lintas batas Iya, Baik sahabat tersebut Sekali lagi sukses itu penting Bahagia Pagian itu jauh lebih, lebih penting. penting Saya Taufik Alhamdulillah terima kasih Insya Allah kita jumpa kembali pada hari Rabu pekan datang Terima kasih Master Reza Assalamualaikum Kum warahmatullahi wabarakatuh 99 Inspirasi Sukses Lintas Batas Bersama Ustadz Reza M. Sharif Sukses itu penting Namun bahagia jauh lebih penting